Rangkaian perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir, wamukhtamatan bittaslimi dan ditutup dengan salam, itu salat menurut syariah. Waiyamin al-dami arkanil islami. Dan sholat itu termasuk daripada sebesar-besar rukun Islam Bada syahadata ini Setelah dua syahadat Jadi yang terbesar Dua kalimat syahadat Kemudian sholat adalah nomor dua Keagungan dan kebesarannya Nomor dua setelah syariah Apa? Setelah syahadat wala thamarat dan salat itu mempunyai buah mempunyai pengaruh. Ominha pengaruh-pengaruh daripada salat itu pengaruh positif daripada salat itu ialah in sirahus sadri lapangnya dada mengatasi bundelan-bundelan di hati mengatasi segala ganjelan-ganjelan segala kesumpekan-kesumpekan kerwetan-kerwetan pikiran atau ketegangan-ketegangan pikiran sehingga menjadi lapang dan nikmat. Ini dinyatakan fi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan dalam sabda Nabi, kalau sudah masuk waktu salat Nabi itu gembira. Dan Nabi mengatakan kepada tukang adan beliau Yaitu Bilal <Sess> Arihna ya Bilal bis sholat Wahai Bilal Lapangkanlah atau bikinlah kesenangan kepada kami Dengan panggilan sholat Karena memang Kalau sedang sholat itu terasa lezatnya hidup Hmm hidup di dunia ini nikmat kalau ada sholat sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan apa sungguh aku tidak akan betah hidup di dunia kalau tidak ada tiga perkara di dunia yaitu sholat malam Alhamdulillah di dunia masih ada sholat malam jadi rasanya enak bet. Tul hidup ini. Kedua, majelis-majelis ilmu, masya Allah, selama masih ada majelis-majelis ilmu di dunia ini, nikmat betul nah, hidup itu, sungguh sangat berarti hidup itu ketiga kata Umar yang membuat dia betah hidup di dunia ialah berjihad di jalan Allah dan menyiapkan logistik dan perlengkapan orang mau berangkat jihad, kesibukan, kesibukan itu asik benar memang hidup di dunia ini karena masih ada jihad Jadi memang sholat itu nikmat. Watanian yang kedua di samping melampangkan dada sholat itu yang kedua ialah yaquratul aini lindabi sawalaley wali wa salam <tuh> sebagai penyejuk mata sholat itu. Bagi Nabi, wali jamiat ba'hi, dan juga bagi segenap pengikut-pengikut beliau, sholat itu menyejukkan mata. Bida'lii kauli Nabi Sallam dengan dalil, yaitu sabda Nabi Sallam, jualat qurratu aini fi salat ini penggalan hadis di mana rasulullah menyatakan Hubbiba ba ilayya min dunyakum at tibu wa nisa wa ja'ila salatu qurratu aini telah dijadikan da, eh, kecintaan pada diriku, cinta kepada dunia kalian, ialah dijadikan kecintaan, ditumbuhkan kecintaan pada hatiku ini, oleh Allah, cinta kepada minyak wangi dan perempuan. Dan Allah telah menjadikan sholat sebagai penyejuk mata bagiku. Masha Allah, bangun tidur berwudu jadi seger barokah. badan ini terasa nikmat terus menyatakan syukur kepada Allah masih diberi peluang hidup sebab gak langsung berangkat Hah? masih bangun dari tidur terus sholat Memulai hidup dengan Qura Ain, Penyucuk mata Keresahan-keresahan Yang membayang-bayangi orang Untuk menjalani hidup sehari itu Bayang-bayang itu ditepis dengan sholat Terus nikmat Diingatkan dalam sholat itu Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in Wah, ni'mat Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong Ada tempat tambatan keluhan Yaitu Allah Ya. Ha? Dan kemudian kita memulai hidup dan ketika di dalam berbagai tugas-tugas kita dan kesibukan kita mencari maisha kita sejukkan sebentar dengan sholat duha Ah, enak lagi Hati terasa sejuk Dilanjutkan lagi Kerja, kerja, kerja capek. Suara adhan Manggil untuk kita berangkat ke masjid Salat duhur berjamaah Oh, nekmar berangkat ke masjid sholat reda lagi keresahan itu kecapean itu dan begitu terus sepanjang hari lima waktu kita menunaikan sholat dengan terus menerus datang ke masjid dengan menunaikan sholat itu dan ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah didampingi di, uh, dibimbing terus dengan uh, sholat itu tadi baik sholat wajib maupun sholat sunnah jadinya hidup kita ini ada artinya terasa ada artinya keresahan-keresahan kita adukan kepada Allah di dalam sholat itu di dalam sujud di dalam ruku kita adukan kepada Allah karena keresahan kalau tidak ada tempat penyaluran pengaduannya tidak ada tempat untuk curhat wah itu bisa menjadi gangguan jiwa ada sumbatan haa jadi sutris nanti walhamdulillah tempat curhat kita yang paling agung dan paling mulia dan paling menyimpan rahasia kita ialah Allah paling menyimpan rahasia kita paling aman dari kemungkinan untuk dibeberkan rahasia kita oh nekmat jadi salat adalah qurratul ain wa kada min samaratha min samaratha wa fawaidiah Demikianlah juga dari buah salat itu dan faidah salat itu ialah di samping dua perkara tersebut Al-insijar wa anil fahsyah iwal mungkari kita dijadikan dimasukkan dalam diri kita al-insijar dijauhkan kita dari fahsyah dari kekejian dan dari kemungkaran. Kama kala Allahu Azza wa Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah yang maha agung dan maha mulia Inna salatatan ha'anil fahsyai wal mungkar Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran Surat Al-Ankabut ayat ke-45 Karena dengan terus-menerus kita diingatkan oleh Allah dengan sholat itu Tumbuh pada diri kita al-khawfu war-raja Rasa takut dari ancaman adab Allah dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah sehingga kemaksiatan itu demikian besarnya dan mengerikannya di hadapan orang yang hatinya terus basah hatinya terus hidup wa ma'na zakati adapun makna zakat itu wa ya ruknu tsalith dan ini adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam wa yaqrinatu sholati fil wa yaqrinatu sholati dan zakat itu adalah berdampingan dengan salat di dalam penyebutannya secara bahasa fil lughah makna zakat itu Fahyan nama'u watadhiru Zaka secara bahasa Artinya ialah tumbuh Watadhir Makna kedua ialah Pembersihan Sebab Memang Kita ini Apa Sering Keliru disadari atau tidak disadari untuk tercampurnya harta kita dengan barang haram kadang-kadang karena lisan kita yang dusta untuk mendapatkan harta itu akhirnya jadilah harta yang haram kadang-kadang dengan ada unsur setengah-setengah nipu ada haram hal itu apalagi dalam kondisi kehidupan sekarang ini masya allah harta kita belepotan dengan barang haram kalau nggak kena Sampai kata nabi apa akan datang satu zaman di mana orang makan riba kalau tidak kena riba kena debunya Masya Allah nah, Di masa yang seperti ini Perlu adanya pembersihan harta Di samping pembersihan badan Badan ini perlu dibersihkan Kalau tanaman itu dibersihkan terus dari rumput itu tambah tumbuh dengan segar. Bagus. Ya. Tapi kalau diganggu oleh rerumputan, tanaman itu tidak bagus. Harta akan tumbuh barokahnya apabila dibersihkan dengan zakat tumbuh barokahnya itu harta tersebut jadi zakat itu adalah ibaratnya buang rumput untuk supaya harta kita itu tumbuh subur begitu Hah? harta yang barokah itu ialah selalu membimbing kita atau menggerakkan kita untuk menggunakannya kepada yang halal dan baik. Kecenderungannya begitu. Sebaliknya harta yang tidak barokah itu jadi malah petaka terhadap diri kita karena dipakai kepada barang yang haram atau terhadap anak istri, keluarga jadi malah petaka. Harta yang tidak barokah, Harta yang akan membentuk Kepribadian bakhil Kikir dari yang Baik tapi Los-losan terhadap yang Jelek Kalau masuk Diskotik semalam bisa Berpuluh-puluh juta Biar-biar itu Duitnya Masya Allah dimintai Pembangunan masjid 15 ribu Bukan 15 ribu dolar 15 ribu rupiah Allah mustahil. Yang penting ikhlasnya Katanya Loh, Kalau pembangunan itu yang penting ikhlasnya Dan yang penting banyaknya Bukan yang penting ikhlasnya Dok orang Yang dibutuhkan banyak kok dua-duanya ikhlas dan banyak ngawur saja nah, ini memang akibat daripada harta itu tidak dibersihkan dari rumput-rumput yang mengganggu itu tadi sehingga tidak tumbuh barokahnya itu Hah? jadi Az-Zakah itu secara bahasa adalah An-Nama'u wa-Tathir Sehingga Nabi mengatakan apa? Kalau orang itu Meng hartanya di jalan Allah Kata Nabi bukan berkurang Bukan berkurang harta itu Baliasdat, baliasdat, baliasdat Sampai tiga kali Nabi sebutkan Bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah Ya subhanallah. Apalagi yang diberi itu orang-orang yang fakir, yang lemah. Oh, doanya mereka itu makbul. Nah. Nilainya lima ribu sepuluh ribu rupiah bagi orang yang fakir itu ya Allah diterima dengan cucuran air mata itu disertai dengan doa dia oh tinggi sekali nilainya padahal lima ribu bagi orang yang eh, pemasukannya itu berjuta-juta empat ribu gampang Nah, tapi bagi orang yang demikian ini Apalagi tetangga kanan kiri Allahu Akbar Nilainya luar biasa Itu yes dad kata Nabi Tambah, tambah, tambah Itu harta Kalau Diberikan nah, Untuk yang demikian itu tadi Nah Wafy syari, adapun menurut pengertian syariat zakat itu ialah hiat taubudulillahi, ialah beribadah kepada Allah, biakrat malin maksusin dengan mengeluarkan harta yang khusus, malin maksusin dari harta yang khusus pula. memali uh, mengeluarkan harta individu tertentu khusus hartanya si fulan dan si alfan dari harta yang khusus yaitu dengan bila apa dengan ukuran dengan apa ketentuan yang khusus. Litaivatin maksusatin. Untuk diberikan kepada Kelompok penerima Zakat yang khusus pula Yaitu 8 asnaf Penerima zakat Ya Fi waktin Di waktu Haddanahu syari'ul hakim Di waktu yang telah Ditentukan oleh meletak syariat Yang maha Sempurna hikmahnya di waktu tertentu, jadi nggak bakti nggak menurut Karpedewi, ya ha? namanya zakat itu kalau zakat mal kalau harta itu ada haul ada nisab, haul yaitu berlaku satu tahun. Nisab yaitu kelebihan harta itu setelah di ha, apa disisihkan untuk keperluan-keperluan yang uh, rutin dari keluarga itu ya selebihnya itu baru dihitung. Nisab atau tidak? Mencapai nisab atau tidak? Yaitu mencapai ukuran minimal atau tidak? Ukuran minimalnya seharga 92 gram mas. Itu kelebihan. Jadi setelah dipotong untuk biaya makan, untuk biaya rumah, biaya uh, sekolah, biaya ini dan itu, wah sudah semuanya listrik, air, telepon ini ya. sudah semua Selebennya dari keperluan yang rutin ini tadi belanja rutin ini berapa? Oh, kelebihannya ternyata sembilan uh, nilainya ialah seharga emas 92 gram. Nah, ini namanya nisal so. dan berlaku satu haul yaitu satu tahun tutup buku satu tahun dilihat masih. Kelebihannya segitu, ah sudah kena zakat. Oh lebih dari itu, ya sudah tentu lebih kena zakat lagi. Oh setelah satu tahun dipakai ini dan dipakai itu, habis, ya wes sudah nggak kena kewajiban zakat. Itu kalau zakat mal. Adapun sodako yang sunnah itu tidak nunggu haul dan tidak nunggu nisab, ha? kapanpun kita bersodako itu adalah sunnah. Itu kalau zakat mal demikian ketentuannya dengan cara ketentuan khusus dan waktunya tertentu juga yaitu satu tahun tadi. Jadi nggak bisa diotak atik otak atik bikin zakat profesi. Ha? Korban produktif katanya Ada zakat profesi ada korban produktif Para mujtahid gadungan ini sering membuat ruwet agama Zakat profesi yaitu gaji setiap bulan dipotong 2,5% Haa dengan alasan dalam rangka zakat loh dalam rangka zakat bulanan Hah? kok begitu oh, iya soalnya kita kiaskan dengan zakat pertanian kalau petani itu tiap panen diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai apa nisopnya nisop tertentu yang telah ditentukan dalam zakat Pertanian, lah masa pegawai negeri kadang-kadang penghasilannya berlipat ganda lebih banyak daripada petani kok enggak tiap bulan lah memang syariahnya tidak mengendaki demikian apakah kamu kira pegawai itu hanya ada di zaman ini saja PNS itu di zaman Omar bin Khattab sudah ada PNS Bihirat jelas dalam hal ini ada pegawai Hah? bagaimana kok di zaman Umar tidak ada zakat profesi <laughs> aduh dari mana zakat profesi itu ini beda yang diambil oleh dokter Yusuf Kortowi di dalam bukunya Fekeh Zakat itu dia mengambilnya dari apa itu dari Khomeini, dari Tahrirul Wasila, kitabnya Khomeini, Tahrirul Wasila. Khomeini dalam buku itu menerangkan tentang konsep khumus. Mengambil seperlima dari harta rampasan perang itu untuk Ahlul Bait. Dari situ kemudian ditarik oleh Khomeini uh, ialah kewajiban untuk tiap bulan menyetor kepada ayatul ayatul guna dalam rangka zakat itu tadi nah, terus Yusuf Kordawi ini konsep yang hebat dalam penggalangan dana, mobilisasi dana dan sebagainya akhirnya dia ikut-ikutan mempromosikan uh, konsep ini menjadi sakat profesi nuaurin temen lah agama kok dikias-kias kayak gitu nah, ini bahaya lah kiasa ibadah kata Imam Syafi'i tidak ada kias dalam bergerak ibadah sebab kalau pakai kias repot sholat id lo nah, kan sholat itu tuh berjamaah Ya kalau berjamaah ya mestinya harus ada adhan dan komatnya Masa sholat jumat ada adhan dan komatnya Sholat id kok gak ada adhan dan komatnya Nah yang menentukan sholat id itu siapa? Yang menentukan sholat itu ialah Allah dan Rasulnya Dan untuk Allah semata Bukan untuk kamu Ya Jadi tidak bisa pakai kias-kias kayak gitu Sholat ikh jelas tidak ada adhan dan tidak ada komat Walaupun sholat berjamaah juga Nah Ya ha? Jadi tidak bisa kita membuat rekayasa Apa itu namanya? Ibadah seperti itu Setelah adanya zakat profesi Muncul lagi Korban produktif ya Gimana korban produktif? Masa korban itu kita dapat 10 ekor? 11 semuanya dagingnya dibagi-bagi wah ini gak produktif ini sebaiknya sembelih 3 ekor 7 ekor kita ternakkan sehingga tahun depan kita bisa uh, korban lebih banyak lagi nah ini semua ibadah akhirnya dibikin ngawur gak karuan kayak gitu Tua. Jadi Ibadah itu Ada ketentuannya Lah kalau orang Pegawai yang mempunyai Pemasukan besar Yang berlipat ganda dari Pemasukannya petani Ya sudah Kamu Hitung saja Dengan berbagai keperluanmu Setelah itu Tutup tahun kamu keluarkan zakatnya dan kalau besar hartamu tentu zakatnya ya akan lebih besar lagi berlipat ganda besarnya dari petani nilai pengeluar apa pengeluaran harta itu tentu lebih besar ya jadi permasalahnya merasa lebih adil. Daripada ketentuan Allah Itu yang repot Merasa lebih hebat Dari ketentuan Allah Nah ini yang repot Berbicara sama orang yang akalnya Sudah jungkir balik seperti itu Maka yang namanya ibadah itu Dengan cara tertentu ya, Ibadah maktuh itu dengan cara tertentu dan waktu tertentu pula enggak sembarangan ya nah, oleh karena itu haruslah semuanya itu dengan dalil ya ada pertanyaan sebelum ditutup jangan banyak-banyak ada penanya, Ustadz, apakah boleh minum minuman keras yang tidak memabukkan? Karena setiap yang memabukkan itu homer. Tolong penjelasannya. Kalau pengertian bahasa Indonesia minuman keras itu ialah minuman yang memabukkan. Maka, Walaupun tidak mabuk tetap itu haram Kalau pengertian minuman keras itu ialah Minuman yang memabukkan Ya kadang-kadang orang itu karena kekebalannya Sudah darahnya itu mengandung komer Jadinya ya Tidak uh, umum itu Ukuran memabukkan dia itu Ya jadi khomer itu ialah kum muskirin, muskirin khomrun kata Nabi Setiap yang memabukkan itu adalah khomer Memabukkan dalam ukuran umum Bukan ukuran orang yang jagoan delosor Ya Ukuran umumnya ukuran normal gitu Maka kalau ukuran normalnya itu sudah memabukkan keumuman orang Itu khomer namanya Apakah memabukkan itu dalam bentuk benda keras? Ataukah memabukkan itu dalam bentuk cairan? Ataukah memabukkan itu dalam bentuk pil? Atau asap? Atau apa? Nah itu semua khomer sedikit dan banyaknya adalah haram. Itu kalau sudah mencapai tingkatan memabukkan. Ya? Kata penanya, Ustadz, apakah batal wudhunya seorang lelaki yang tidak sengaja bersentuhan dengan kaum wanita yang bukan mahram? Bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudu menurut keterangan yang rajih yang kuat dalam hal ini ya pembatal-pembatal wudu itu telah jelas dan banyak disebutkan di dalam dalil-dalil Adapun pemahaman dari Syafi'i Madhab Syafi'i menyentuh wanita itu batal, budunya ialah karena adanya ayat Quran yang menyatakan, "Aulamastumun nisa'ah" atau engkau. Ya artikan apa? Lamastum diartikan menyentuh Padahal lamastum fa'altum Wazennya Kalau wazenmu fa'adah Dalam bahasa Arab, dalam soraf itu Itu maknanya ialah saling Dan dari perbuatan Nabi dengan istri-istrinya Ya istrinya Nabi itu kan bukan mahrum ya Kalau mahrum ya gak boleh dinikahi kan Perbuatan Nabi dengan istri-istrinya Menunjukkan bahwa bersentuhan saja Itu tidak membatalkan wudu. Nabi mencium istrinya Setelah wuduk sebelum berangkat ke masjid Dan tidak wuduk lagi Itu menunjukkan wuduk Dengan menyentuh perempuan Sengaja-sengaja menyentuh Itu tidak batal wuduknya Berarti ayat ini tidak bisa dimaknakan menyentuh atau saling menyentuh. Tetapi ayat ini menurut qaul yang rajih maknanya ialah berjima. Ya, dengan istri. Itu membatalkan wudu. Kata penanya apa hukumnya mengadu jago? Ya kalau mengadu jago untuk totoan ya judi namanya Kalau mengadu jago tanpa ada tujuan sekedar untuk menyiksa hewan Nah ini dolin Faradul Mun Iya Gata penanya Apa yang dimaksud Tatoyur Tatoyur Itu maknanya ialah Menganggap sial Menganggap sial hari Ada hari sial Hari untung Menganggap sial rumah Ada rumah sial Rumah untung Ini tatoyur namanya sampai-sampai teganya itu ada yang mempunyai pandangan ya karena syirik ya ada yang menganggap anak sial anak untung la ilaha illallah ya kan bolim anaknya dibilang anak sial yang satu dibilang anak untung sehingga anak sial ini di di sio sio nah, didolimi anak itu karena dianggap sial. nah ini akibat daripada syirik, dolim terhadap hak Allah akhirnya dolim pula terhadap lebih dolim lagi terhadap haknya sesama manusia. ya nah, dan keyakinan-keyakinan sial sial sial itu tadi harus dikuam. sial itu ialah kalau kita bermaksiat kepada Allah. Rumah tangga yang di situ ada maksiat kepada Allah itu rumah tangga sial. Ada kesialan badannya. Ya. Dan begitu selanjutnya. Ha. Bagaimana hukumnya ruqyah Untuk orang yang kena jin Itu sunnah Kata Nabi Memerintahkan Kepada para sahabatnya Untuk meruqyah saudaranya Yang sedang terkena Jin atau penyakit yang lainnya yang dibicarakan dalam keterangan-keterangan makruhnya i, Rukya bukan Rukya yang dikatakan makruh, tetapi istirqa minta di Rukya itu kemudian apa itu tamimah tamimah ialah jimat-jimat raja-raja dalam bentuk tulisan-tulisan atau sejenisnya, atau benda-benda yang dibungkus kain diletakkan, dikalungkan atau disabukkan, atau diletakkan di pojok-pojok rumah, ah itu tamimah dan itu syirik, terus. Tiwalah, kalau tiwalah itu pengasian itu apa namanya orang dengan jimat tiwalah itu yang semula benci jadi cinta, yang semula cinta jadi benci itu tiwalah, jimat tiwalah itu apa pengasian atau apa namanya atau pelet ya kurang lebih kayak gitu ya pakai Jin tentunya seher seher untuk membuat seperti itu dan ini juga perbuatan syirik bila kata penanya apa sabar itu ada batasnya oh iya batasnya ialah syariah sabar itu ialah batasnya syariah Bukan sabar itu batasnya uh, Gregeten atau tidak gregeten Ya jangan Batas itu Urusannya ialah uh, Batasnya ialah syariah Kata penanya bagaimana hukumnya Menjual buah yang masih di pohon Kalau yang masih di pohon Buah yang masih di pohon itu Sudah jelas-jelas mateng. Diketahui, ya boleh menjualnya kalau jelas-jelas matang yang dilarang itu menjual buah di pohon itu kalau masih mentah dan akan dipetik kalau sudah matang terus dijual duluan ini adalah termasuk baikul Horor Atau jual beli Yang mengandung resiko uh, Di budaya Tapi kalau sudah matang Jadi sudah bisa dihargai Nah itu gak apa-apa ya. Nah demikian pula menjual padi yang masih di di pohonnya Berdasarkan luas tanah tempat padi tersebut ditanam Itu kalau padinya sudah siap petik Itu sudah bisa disepakati Kadang-kadang orang itu menyepakati jual beli demikian itu dengan timbangan Kadang-kadang menyepakati dengan luas Tanah. ditanamnya padi itu karena bisa ditaksir kalau sekian itu biasanya sekian kilo sekian kuintal, sekian ton